Ibu Eni, selamat siang. Si kita belum merdeka. Kalau begitu Ahmad Dhani aja masih di、ok、kal, I d i c o k a l Ibu. Ahmad Dhani kan mau nyanyi, mau menghibur. Apaan sih, menyebarkan agama apa sih? Orang pen dia penyanyi, kok. i a kan mau menghibur hati masyarakat. Harusnya tidak boleh begitu. Berarti kita belum merdeka, dong, Ibu. Terima kasih, Polres p r a s e n g g a n t e Gitu aja, r e p o t Halo, Pak Robert. Halo, selamat sore, ya、yeah, Silakan, Pak Robert. Ya, pendapat saya sih. mungkin Mas Dhani hanya cari sensasional aja artinya dari step-step a t m itu kan hanya untuk popularitas lah tapi kalaupun memang beliau berani saya cumkan jempol karena polisi sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa t e r h a d a p Ormas sedangkan Ahmad Dhani mungkin hanya ya kekesalan sementara lah dan memang harusnya sih Ormas-Ormas、eh, yang パ a タシーは、ジェリアーティニア、ソモアガーマイト、ジュリンドゥニー、タボーレスマンスマラン、プロテスプロテス、アトフンドゥ s ーマンチェクター、ナカイトゥブカナパラフューク、ジェリア、ケテラタジャーランディ、バーディー。ジョマ Ya, k a s u s ini merupakan salah satu bentuk d a r i s e k i a n banyak ketidakmampuan polisi menjaga rakyat, Pak. Sudah sering kita lihat bahwa yang berbendera tertentu bisa menjadi pressure group yang kuat untuk polisi. Jadi buat apa ada polisi di negara hukum, Pak? Kalau semuanya bergalih a m tidak berani melakukan sesuatu yang sebenarnya di mata rakyat sudah muak, nih Pak, terhadap penghari ini, Pak. Jadi Pak Kapolri s i l a k a n bertindak dong Banyak kasus-kasus yang sifatnya Tidak baik di negara ini Tapi dibiarkan saja Pak Coba l a h turun ke lapangan Pak Liat Rakyat sudah muak Pak Terima kasih baik, Terima kasih Pak Jaya m Pak Agus Silahkan Pak Agus Iya m b a k、uh, Kalau menurut saya komentarnya hanya gini Ini adalah salah satu contoh Kalau sudah menyangkut Uh, ajaran antar agama Itu saya pikir toleransi Tapi kalau inter agama Internal agama Sejujurnya Kita jangan main-main Begitu saja Pak Jadi istilahnya Kalau Pak d e a p a a m i itu Mau membawa ajaran pada satu ajaran tertentu Kalau kemudian ada yang tidak berkena n c a r a mayoritas begitu Halo? Iya、yeah. yeah. Halo? Iya, Pak. Iya. Iya.、Uh, masih, masih, Pak. Iya, terus ya. dilanjutkan, Pak. Ada lagi? Iya. Itu, ya, seyugianya ada n i harus merubah. Jadi jangan bertentangan dengan mayoritas kebanyakan umat. Mainstream umat. Begitu. Jadi, oleh karena itu ini jangan bikin gara-gara lah istilahnya. Kan kita ini sudah... apa persoalan sosial sudah begitu carut marut, persoalan hukum carut marut, apalagi persoalan ada internal, internal agama begitu. Jadi jangan macam-macam lah. Kita sudah ada panutan nabi kita masing-masing. Jadi b a d a n itu padalah tobatlah kalau memang、uh, dianggap itu salah. Itu terima kasih bu. Selamat sore Pak Yas y u r u n Iya selamat sore bu. Baik. Komentar ada s e l a h k a n pak. Iya pertama sangat menyayangkan ya. Artinya di beberapa tempat, khususnya di Jawa Barat, Ormas itu begitu berperan mengalahkan p e n e g a k hukum.、Uh -huh. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, seringkali juga penyelenggara hiburan itu jarang berkoordinasi dengan p a r a k e a m a n a n Karena acara-acara k o n s e r musik itu juga seringkali disusupi. Dan seringkali juga berakhir dengan keondaran. Jadi... Saya n g g a k bisa melihat hanya di satu sisi Tapi kalau misalnya Ormas diberi ruang terlalu luas Negara ini kelihatannya sudah, sudah bukan negara hukum lagi Karena Ormas mem, me, mengendalikan、uh, hampir setiap aktivitas-aktivitas、uh, masyarakat uh -huh. Jadi saya sangat menyayangkan itu Mudah-mudahan di, di, di tempat lain tidak seperti itu Terima kasih Pak yes, Saya beralih ke Pak Han, selamat sore Selamat sore b u Silahkan Pak Han Kalau saya setuju sekali, Bu, dengan apa yang dilakukan dengan Pak Dami, ya. Karena bagaimanapun juga kan harusnya negara melindungi apa yang harus dilindungi, ya. k a t i a n maka dengan c a r a c a r a ada sekompok e l orang, rame-rame, proses, dirang, a tiba-tiba langsung aja polisi manus, gitu, l o h Kalau punya kesulitan, gampang. Kita tinggal bayar orang aja, rame-rame, kita boykot. A atau kita buat k e ya semuanya pasti p e n a n g polisi ya perlu k e r i t a n y a begitu ya supaya ya k a l a u perlu dituntut sampai bangkrut itu polisi gitu、okay. Bu Baik okay, terima、ya. kasih Pak Han selamat sore Ibu ini Selamat sore Ibu Silakan h Ibu Negara kita negara ormas apa negara kesar,、uh, ini Indonesia p e m i m p i n kita ormas emangnya Bu gitu Kok kita mesti takut sama ormas sih Kok masuk sebenarnya nggak ada k a p a n y a Bu kalau nggak ada yang ngomporin ごめんなさい。 なるほど。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 なるほど。<Okay. S 1>